Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min bin anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-kariim Ya ayuhal ladhina amanuttakullah Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Wa yakulu subhanah يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah Sudah sering kita sampaikan dan selalu diulang. Kenapa selalu diulang? Sekali lagi karena kita cepat lupa. Mudah melewatkan hal-hal yang penting. sudah sering kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya betul-betul sayang dan sungguh mengasihi umatnya lebih dari kita menyayangi diri sendiri itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka hidup beliau Sejak pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sampai meninggal dunia Sallallahu alaihi wasallam Sampai detik-detik terakhir sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wafat Beliau selalu menerangkan yang baik Menjelaskan berbagai macam bentuk ibadah dan ketaatan semua yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wataala itu terus disampaikan oleh Nabi. Semua keburukan terus diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita meninggalkan dan tidak melakukannya. Nah. Di antara hadis yang semakin membuktikan serta menambah keyakinan kita. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dalamnya cinta kepada umat Islam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hilam Ahmad dan An-Nasa'i serta yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Sahabatnya adalah Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah seorang muslim seorang mukmin pasti bisa merasakan pada tiap-tiap sabda nabi sallallahu alaihi wasallam betapa cinta dan kasihnya beliau kepada umat Islam bacalah setiap hadis sahih renungkanlah setiap riwayat yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan dan keislaman pasti bisa menangkap isyarat kuat pesan yang tersirat dari sabda-sabda tersebut bahawa Rasulullah betul-betul mencintai kita mencintai umat Islam. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i ini juga bukti. Abdullah bin Mas'ud bercerita khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khathtan. Kemudian qala hadza sabilullah. hadith ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata sahabat Abdul bin Mas'ud, "Pernah kami dikumpulkan oleh Nabi. Sejumlah sahabat diminta berkumpul mendekat. Kemudian di atas tanah Nabi shallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus, ya, di atas tanah buat garis lurus, lurus. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Hada sabilullah," yang lurus ini adalah jalan Allah, jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ridho dari Allah azza wajalla, jalan yang diridhoi Allah, lurus. ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ setelah membuat garis yang lurus tadi lalu menerangkan ini jalannya Allah Nabi melanjutkan dengan membuat garis di samping kanan dan kiri cabang ini garis lurus jalannya Allah subhanahu setelah itu kanan, kiri, kanan, kiri Kanan kiri Nabi Muhammad alaihi salatu Menyatakan Hathihi subul Ala kulli sabilin syaitan Yad'u ilaih Rasulullah s.a.w. menerangkan Apa arti garis kanan dan kiri yang menyimpang tadi Kata Nabi Ini semua adalah jalan-jalan Yang tidak beraturan pada tiap jalan ada syaitan yang mengajak dan menyeru orang agar mengikuti jalan tersebut. ثم باتلا كول الله أزوجل. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayatnya, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al Quran wa anna hadha dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus fattabi'uhu ikutilah jalan tersebut wala subul jangan mengikuti jalan kanan kiri yang ada di sampingnya fatatafarraqu bikum an kemudian kalian akan berpecah belah menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala Ma'asural muslimin wal muslimat rahimukumullah Sekali lagi inilah salah satu bukti Cinta dan kasih Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam Bahawa Radio Radio hmm? Ya, Basyirul Muslimin wal Muslimat rahimahumullah hadits yang baru saja kita dengarkan tadi sekali lagi adalah bukti cinta kasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam. Beliau mengingatkan kita bahawa hidup kita di dunia akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan jalan hidup, nah, sehingga jangan sampai salah pilih. Jadi kehidupan di dunia ini akan kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan jalan. Allah menyatakan fattabi'u uh. ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subul jangan ikuti kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jangan sampai salah jalan. Sabilullah jalannya Allah Subhanahu itu sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya, nah. tidak ada satupun yang kurang karena sempurna, tidak ada satupun yang, terle yang terlewatkan sebab lengkap. Nah. Dalam beberapa riwayat disebutkan Tarak Tukum Alal Mahajatil al Bayyub, La Ilhuha Nabi mengatakan, Aku tinggalkan kalian dalam keadaan telah tegak hujah itu. Terang bercahaya Sudah jelas Lailuha hariha Malam sampai seperti siang Kenapa? Karena begitu jelas dan terangnya Ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Siapa saja bisa mengaku benar Siapa saja boleh Mengatakan ini yang lurus Tetapi semua harus melalui Sebuah pembuktian sebuah uji kebenaran, karena undang-undang dan aturannya lengkap Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih Semua orang merasa dia ingin mengamalkan Al-Quran. Banyak orang memiliki semangat untuk mempelajari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sering juga orang terlupakan dengan poin yang ketiga dengan cara siapa dan dengan pemahaman siapa dia memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua sudah dibukukan dengan sistem periwayatan dan sangat lengkap ini yang harus selalu diingat Basallah Muslimin wal Muslimat Rahimakumullah kembali kepada hadis yang telah di Riwayatkan Al-Imam Ahmad dan An-Nasai tadi. Rasulullah SAW menjelaskan. Jalan Allah itu lurus. Satu. Kemudian banyak jalan. Yang nampaknya bagus. Kelihatannya indah. Zahirnya lurus. Kenapa? Ala kulli sabilin syaitan yadu ilaih. Tiap-tiap cabang jalan tadi ada setan yang mengajak menyuruh. Ini yang paling bagus, ini yang paling baik. Nah. Kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Kebatilan yang berusaha dihiasi dengan al-haq. Sehingga banyak orang tertipu. Cover-nya bagus, wall nya bagus. Padahal ternyata itu jalan kesesatan. Dia merasa sudah berbuat baik, dia meyakini itu sebagai ibadah. Padahal bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsari na a'mala alladziina fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah ya Muhammad, maukah kalian, aku, maukah kalian aku beritahu? Maukah kalian aku berikan kabar? Tentang orang-orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi itu adalah mereka yang tersesat jalannya. tidaknya menem, tidak menem, eh, Bukannya menempuh jalan lurus. Malah mengambil jalan bercabang tadi. Nah. Dia tersesat. Tetapi ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi dengan keyakinan, dengan persepsi. Inilah yang terbaik, ini yang paling bagus. masyaallah rugi. Rugi dunia, rugi akhirat Khasirat dunia wal akhirat Ma'ashilal muslimin wal muslimat rahimakumullah Baru-baru ini Mungkin masih dalam hitungan hari Karena terlalu dekat jaraknya dengan kita Umat Islam di Indonesia secara khusus Dan kaum muslimin di dunia secara umum bagaimanapun juga akhirnya dibuat terkejut dengan sebuah kejadian di ibu kota Jakarta peledakan bom disertai dengan penembakan yang berakibat jatuhnya korban ada yang meninggal dunia ada yang luka ringan ada yang luka berat ada yang shock ada yang trauma Ada yang ketakutan nah. Sehingga korban tidak hanya dihitung dari Berapakah orang yang dibawa dan dilarikan ke rumah sakit nah. Bahkan orang yang mengalami trauma atau shock Itu lebih parah dibandingkan yang cuma terkena luka ringan Tetapi dia bermental tegar nah. Orang yang sudah terkena shock Mentalnya jatuh Mungkin sampai berbulan-bulan dia tidak berani keluar dari rumah ya. Dikejar-kejar oleh mimpi buruk merasa takut dan seterusnya ya. Lebih dari itu kemudian memunculkan Islamphobia Takut dengan syariat Islam ya. Melihat wanita berhijab Menggunakan pakaian berwarna gelap Bercadar lagi sang ibu sudah menyatakan anak cepat masuk cepat masuk hati-hati masuk jangan sampai kelihatan masuk ke rumah makan restoran sudah pesan nomor urut meja sudah duduk manis sekeluarga tidak berapa lama kemudian datang orang berjenggot dua juga pesan makanan di sampingnya hati-hati pindah aja cari nomor urut meja yang lain Nah, excess akibat dari peristiwa-peristiwa yang tidak diridhoi secara syariat Islam. Walaupun mereka mengatakan itu adalah jihad ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bahwa jalan yang menyimpang dari jalan lurus dalam bentuk gambar atau garis lurus yang dibuat oleh Nabi SAW itu bukan langsung menampilkan sesuatu yang jahat, buruk, jelek bukan tapi diberindah Zayyanuh, dibuat indah seakan-akan ini benar, seakan-akan ini ibadah seakan-akan ini jihad Fisabilillah. Nah. kalau dia melakukan ini akan surga mendapatkan bidadari karena dia adalah sang pengantin Allahu wallahu akhwat ilah bilah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah benar jalannya atau justru tersesat? Jelas jawabannya, mereka adalah orang-orang yang tersesat, keliru di dalam memahami Islam, salah di dalam memaknai jihad fi sabillillah, keliru di dalam memaknai jihad fi sabillillah. Mereka para pelaku Yang kemudian akhirnya Tewas di tempat Dilumpuhkan petugas Ada yang Karena Akibat Ledakan yang Dari alat ledak yang dia bawa sendiri Mereka meyakini itu sebagai ibadah Bisa mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka yakini itulah jihad visabilillah Pertanyaannya Seperti itukah jihad visabilillah? Seperti itukah jihad visabilillah? Jihad itu harus jelas siapa yang menjadi objek musuh Bukan serampangan, bukan ngawur, bukan sembarangan nah. Kemudian jihad itu apakah langsung langkah membunuh dan menyerang? Kemudian jihad yang diajarkan oleh Nabi SAW Sebagai syariat yang agung ini Apakah tidak diajarkan juga adab-adabnya Aturan-aturannya no. Kemudian siapa yang berhak Untuk menyuarakan jihad Fisa binillah? Dalam arti melakukan Aksi fisik Apakah setiap orang berhak Setiap orang kemudian merasa boleh untuk menyuarakan jihad, menyatakan jihad Fisa binillah Harus terjawab pertanyaan-pertanyaan ini nah. Sebagai contoh sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah Melalui pernyataan dan Penjelasan dari para ulamaknya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Al-Imam Al-Lalakai Rahimahullah Al-Imam Al-Barbahari Rahimahullah Belum lagi ulama dari kalangan Tabi'in dan tabi'ut tabiin mereka menyatakan kepada kita: Wal Jihadu Ma'zin, Ma'awaliin Amri, Beraufajiran. Referensi yang paling dekat adalah Kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah rahimahullah. Ulama kita mengingatkan bahwa berjihad itu hukumnya tetap berlaku di bawah komando dan perintah penguasa. Baik penguasa itu baik, bagus. Atau penguasa itu zalim. Nah, sehingga berjihad visabilillah, barulah dikatakan sah. Apabila ada perintah, ada izin dari penguasa. Jadi bukan masing-masing orang, masing-masing kelompok mengibarkan bendera jihad. Ini jihad. Yang sana juga, kami juga jihad. Sana, kita juga jihad lihat, syarat yang pertama saja tidak terpenuhi oleh mereka nah. dan penguasa kita di negeri ini adalah pemerintah Indonesia pemerintah yang sah, pemerintah yang muslim negara kita adalah negara muslimin nah. itu yang kemudian tidak mereka fikirkan sebelumnya kenapa? karena ada emosi tetapi tidak dibimbing oleh ilmu syar'i. Ada semangat Tetapi semangat yang dibangun di atas kejahilan Fondasinya bukan Al-Quran dan Sunnah Fondasinya adalah ikut-ikutan dan perasaan nah, Ini baru satu sisi Sudah bisa kita menilai Apa yang dilakukan oleh para pen teror Dalam Kejadian Bom Tamrin Atau bom Sarinah Biasa disebut seperti itu Bahwa yang mereka lakukan itu bukan ibadah Bukan jihad visabilillah Kenapa? Baru dari satu tinjauan saja Yang mereka lakukan itu salah Karena mestinya jihad visabilillah itu Dikoordinir Berdasarkan instruksi Atas persetujuan dan izin dari penguasa Fatalnya Mereka tidak lagi mengakui pemerintah Indonesia Sebagai penguasa yang sah Nah, ini pemahaman takfir, pemahaman yang atau ideologi yang mengkafirkan selain kelompoknya sendiri. Nah, Alhamdulillah, kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah dan semoga Allah jaga selalu taufik serta hidayah itu. Kita tidak memiliki pemahaman dan ideologi yang demikian. Kita tidak berpemahaman dan berakidah bahwa yang tidak sama dengan kita kafir. Alhamdulillah, tidak seperti itu. Tinjauan yang kedua misalkan siapa yang menjadi korban dalam peristiwa bom Tamrin atau bom Sarinah? Yang menjadi korban adalah sebagiannya kaum Muslimin. Padahal jihad fi sabilillah ditujukan kepada siapa dan untuk siapa? Kepada orang-orang kafir. Apakah orang, semua orang kafir dijadikan objek jihad? Jawabannya juga tidak. Yang dijadikan objek jihad adalah kafir harbi, orang-orang kafir yang secara terus terang memerangi umat Islam. Para ulama membagi, mengklasifikasi orang-orang kafir dengan mengintisarikan hal itu dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kafir yang diperangi, ada kafir yang tidak boleh diperangi. Kafir yang boleh diperangi. Adalah mereka yang statusnya harbi Orang-orang kafir yang terang-terangan Mengibarkan bendera perang Menyerang daerah kaum muslimin Ini kafir harbi namanya Tetapi ada orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi Misalkan kafir zimmi Orang-orang kafir, kafir Yang tinggal menetapnya di daerah Di bawah kekuasaan kaum muslimin nah, Tetapi mereka membayar semacam upeti Jizyah namanya dengan uturan dan dengan ukuran dan kadar yang telah ditentukan. Ini tidak boleh diperangi. Adakah kafir mu'ahad? Orang kafir yang terikat perjanjian dengan negeri Islam. Ini juga tidak boleh dibunuh. Ada kafir musta'man. Orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh penguasa. Ada orang kafir masuk ke Indonesia? Pemerintah dalam hal ini aparat keamanan Pihak imigrasi dan yang lainnya Sudah memberikan jaminan keamanan Perlindungan Akan ditunaikan hak-haknya Selama tinggal dan menetap di Indonesia Ini juga tidak boleh Untuk kemudian diperangi nah, Tidak boleh diperangi nah, Jadi bukan asal orang kafir dibunuh Maka kelirulah mereka Para pelaku teror itu Yang cuma Membaca Firman Allah Azza wa Jal. Tetapi tidak mengembalikan cara memahaminya kepada para ulama. Waktulul nah. musyrikiina haithu thakiftumuhum. Haithu wajatumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik. Bunuhlah orang-orang kafir. Waqatiluhum. Perangi mereka. Dimanapun kalian temui mereka. Ayat-ayat seperti ini memang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang memerintahkan kita memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dimanapun mereka berada. Tetapi pertanyaannya, orang kafir jenis apa? Apakah semua orang kafir yang boleh diperangi kapanpun dan dimanapun? Tadi sudah terjawab, tidak. Karena para ulama sudah mengklasifikasi, mengelombokkan. Orang kafir ada yang boleh diperangi, ada yang tidak. Dan tiap-tiap klasifikasi ini ada dasar hukumnya. Dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sekarang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya Ketika berda'wah di Mekah Ketika berda'wah di Mekah Apakah kemudian mereka Membunuh orang musyrik dimanapun mereka berada Padahal tiap hari Ketemu orang musyrik Orang musyrik ini jelas-jelas menunjukkan kebencian dan permusuhan Bahkan sebagian musyrikin Telah membunuh para sahabat apa pernah Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabatnya untuk melawan, untuk membunuh, untuk menculik, untuk menganiaya, nah. untuk membunuh secara tiba-tiba, untuk melakukan aksi teror? Tidak. Kalau masalah berani, lebih berani sahabat dibandingkan mereka. Kalau alasannya adalah ghirah, kecemburuan terhadap Islam, para sahabat lebih dalam lagi dan lebih tinggi kecemburuan mereka terhadap Islam. Nah, unsur-unsur kemenangan ada, tetapi bukan seperti itu Islam mengajarkan ada tahapan-tahapannya. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, di Madinah masih ada musyrikin, di Madinah masih ada orang Yahudi. Apa kemudian kegiatan dan aktivitas Nabi Alih SAW membunuh, membunuh, membunuh, membunuh, membunuh? Tidak. Nah, padahal. Orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah ribuan jumlahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan sahabat untuk membunuh mereka. Adapun kemudian satu persatu suku-suku Yahudi itu kemudian diusir, bahkan ada satu suku semuanya dibunuh, lelaki mereka yang sudah berusia balik dan siap berperang, itu karena sebuah sebab. Bani Quraizhah misalkan orang-orang Yahudi dari Bani Quraizhah. Mereka berkhianat melanggar perjanjian damai yang telah dibuat sebelumnya dengan umat Islam padahal waktu itu para sahabat sedang fokus menghadapi serbuan atau ancaman dari pasukan Al-Ahzab pasukan pasukan koalisi gabungan di luar kota Madinah, pinggiran kota Madinah lah orang-orang Yahudi di tengah kota mengatakan berkhianat kami melepaskan kesepakatan dengan Muhammad setelah orang-orang Ahzab Pasukan koalisi itu kemudian pulang Membawa kerugian Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabat untuk mengepung Benteng Bani Kuraidah Kemudian akhirnya mereka siap menerima keputusan Apapun yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'ad Karena Sa'ad bin Mu'ad dulunya Sebelum Nabi Muhammad datang adalah Khalifuhum Sekutu mereka Harapannya Sa'ad bin Mu'ad Akan memberikan hukuman yang ringan Tetapi Sa'ad bin Mu'ad tidak Yang laki-laki usia balik Dibunuh dan dipenggal kepalanya Laki-laki dan perempuan ditawan Dijadikan Buddha nah, Kenapa? Karena mereka berkhianat Musuh menyerang dari pinggir kota Jumlahnya berkali-kali lipat Orang Yahudi yang sebelumnya Sudah sepakat damai dengan Nabi Muhammad S.A.W Kok tiba-tiba membatalkan kedamaian Mereka berkhianat Siap menyerang dari belakang Menggunting di dalam lipatan Duri di dalam daging. Ya. Jadi wajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW memuji keputusan Saad bin Mu'ad. Sungguh keputusanmu sesuai dengan keputusan Allah di atas langit yang ketujuh. Akhirnya satu persatu, per kelompok kelompok dibawa keluar dari benteng Bani Quraysh. Dibuatkan lubang besar di dekat pasar mereka. Dibunuh satu persatu. Nah, itu kan karena sebab mereka berkhianat. Orang-orang Bani Nadzir diusir, orang-orang Yahudi juga. Kenapa? Karena mereka berkhianat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan beberapa sahabat datang ke perkampungan mereka, perkampungan orang Yahudi, datang. Tidak membawa alat perang, tidak membawa pedang, datang baik-baik. Hanya untuk menunaikan diat. Nah, ganti rugi. Karena ada orang Yahudi yang terbunuh. Nabi Muhammad merasa aman, sahabat-sahabatnya seperti itu yang menyertai. Ternyata orang-orang Yahudi dari Bani Najir malah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkhianatan. Kemudian mereka diusir dari kampungnya. Nah, diusir dari kampungnya. Tetapi tanpa sebab-sebab itu, apakah Nabi Ali sallallahu wasallam perintahkan sahabatnya dimanapun kalian ketemu orang Yahudi bunuh? Apakah seperti itu praktek dari ayat yang Allah turunkan? Ternyata tidak Nah, Kembali kepada klasifikasi Pengelompokan orang-orang kafir tadi Sekalipun orang itu adalah kafir harbi Walaupun orang kafir itu adalah orang yang berhak diperangi Tetap saja Nabi Muhammad Anehi Salatu S.A.W mengajarkan adab-adabnya Pada saat Benteng Khaybar Orang-orang Yahudi juga Di perkampungan Khaybar dikepung dikepung dikepung dikepung dikepung nah akhirnya selalu gagal kemudian nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan laurtiyanaraya ta gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa wa rasuluh besok pagi akan aku serahkan tampuk kepemimpinan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai rasulnya dia pun dicintai Allah dan dicintai rasulnya ternyata yang dimaksud nabi adalah sahabat Ali bin Abi Talib. Diberi komando wewenang untuk memimpin pasukan Islam menaklukkan benteng Haibar. Nah. Sebelum berangkat ala rislik. Wahai Ali, sebentar pelan-pelan dulu. Faltakun awal ma'adudhuhum ilai an yashhadu alla ilahyilom. Ini yang dihadapi jelas orang kafir harbi orang-orang kafir yang berhak diperangi jelas objeknya. Tetapi masya Allah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Masih juga memberikan kesempatan Ali pelan-pelan Yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka Ajaklah masuk Islam Bukan langsung perang Ajak dulu masuk Islam Dengan cara yang baik Padahal hari-hari sebelumnya sudah perang loh Kejadian ini sesudah Beberapa hari sebelumnya perang-perang perang, Tapi gagal Benteng khaybar untuk dijatuhkan dan dikuasai umat Islam Walaupun seperti itu, ternyata Nabi tetap memberikan kesempatan. Yang pertama ajak masuk Islam. Nah, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ajak mereka untuk membayar jizyah. Kalau tidak mau, baru perangi. Jadi bukan langsung opsi pertama perang, bunuh, hapisi, hancurkan target. Bukan itu. Nah, bukan seperti itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya Nabi alaihi salatu wasalam setiap kali melepas pasukan perang selalu berpesan ugzu bismillah berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah Kemudian ada beberapa poin yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasalam wala tumathilu. jangan mencacah jangan menyiksa jasad musuhmu wala taqtulu walidan jangan bunuh orang tua yang sudah tua renta karena berjihad di dalam islam itu dilarang untuk membunuh orang tua dilarang membunuh wanita dilarang membunuh anak-anak dilarang membunuh pendeta yang tekun apa namanya ber, ber, beraktivitas di dalam gereja tidak terkait dengan urusan perang cuma gereja terus tidak boleh dibunuh nah, tidak boleh mencacah, tidak boleh mencacat nah, itu aturan jihad di dalam islam nah, aturan jihad di dalam islam lihat sekarang kejadian bom di sarinah demikian juga kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi karena ini masalahnya ideologi nah, Ya siapapun berharap kejadian itu tidak akan berulang siapapun berharap tetapi karena ini adalah ideologi Tidak menutup kemungkinan terjadi lagi Maka kita yang umat Islam Yang dituntut untuk membentengi kaum muslimin Demikian juga kita mendoakan aparat keamanan Untuk selalu siap Tanggap cepat waspada nah, Sehingga sebelum para, para pelaku melakukan aksi Tertangkap terlebih dahulu Itu harapan kita, doa kita Agar aparat keamanan mendapatkan kesabaran Keikhlasan di dalam melaksanakan tugas Memberikan kenyamanan Untuk umat Islam sebagai Mayoritas penduduk negeri ini nah, Sekarang Bawam Tamrin Dari beberapa tinjauan ringkas tadi Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Mereka salah jalan nah, Mereka melakukan itu Apa atas Dasar bendera dari penguasa pemerintah? Tidak nah Objeknya sekarang Apakah betul-betul kafir Harbi tidak? Ternyata sebagiannya kaum Muslimin yang menjadi korban sebagiannya kaum Muslimin. Ya. Sebagiannya perempuan, padahal Islam melarang. Di dalam hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad Aleyhi Salatul Wsalam dalam satu pertempuran selesai, beliau melihat ada jasad seorang wanita ikut terbunuh dalam perang. Gavid Nabi Muhammad Aleyhi Salatul Wsalam murka marah melihat ada jasad perempuan, ikut terbunuh. marah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau melarang membunuh perempuan, membunuh anak-anak. Karena jihad itu bukan urusan bunuh-membunuh, bukan urusan menghilangkan nyawa, bukan urusan mengalirkan darah, bukan. Jihad itu tujuannya mulia. Lita kuna kalimatullahi hiyal'uliyah. Agar agama Allah itu tegak. Nah, Urusannya bukan cuma kalah menang kalah menang menguasai bukan, tetapi demi menyebarkan ajaran Islam dan perang atau jihad di dalam Islam bukan langkah pertama. Lihat dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi musuh yang jelas-jelas sudah perang beberapa kali sebelumnya masih diberi kesempatan ajak masuk Islam dulu, nah, ajak masuk Islam dulu. Berapa banyak musuh-musuh Islam yang akhirnya masuk Islam disebabkan jihad fi sabillillah? Saya ulangi kembali. Sudah berapa banyak musuh-musuh Islam akhirnya masuk Islam melalui jihad fisa binillah. Kenapa? Melihat akhlak kaum muslimin. Kaum muslimin yang terdahulu. Sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Nah. Beberapa panglima Romawi masuk Islam. Kenapa? Sebab jihad fisa binillah. Nah. Dengan sebab jihad fisa binillah. banyak yang masuk Islam melalui jalur perang kenapa? karena yang diajarkan bukan kekerasannya tapi rahmah dan kasih sayangnya perang adalah jalan terakhir Nah, pada saat Baitul Maqdis kota suci Yerusalem dikepung oleh pasukan Islam selama sekian waktu Setelah beberapa kota sebelum Yerusalem itu berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Romawi ya. Yerusalem itu masuk dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Satu, dua, tiga, empat. Pasukan Romawi kemudian pindah-pindah mundur, mundur, mundur, mundur. Termasuk Yerusalem. Kota yang kokoh. Di sana ada Masjidil Aqsa. Bentengnya tinggi, tebal. Pikir mereka... Orang Islam yang mengepung ini Tidak akan kuat Karena tepat pada musim dingin Anda bisa membayangkan semua Bahwa musim dingin di daerah Syam Terkhusus di Palestina saat itu Dingin berbentuk salju Sangat dingin Ekstrim Sehingga orang yang tidak terbiasa Pasti akan apa Merasa tersiksa Mereka berpikir sahabat dan pasukan Islam yang sedang mengepung ini ah gak akan kuat orang-orang Arab kok dalam posisi dingin salju seperti ini ternyata subhanallah sabaru wa sabaru. mereka sabar dan luar biasa sabarnya mampu bertahan nah. sampai pada akhirnya mereka sepakat mereka sepakat sudahlah kita menyerah saja menyerah saja akhirnya komunikasi dibangun antara Pemegang kebijakan di kota Yerusalem Dari unsur Kerajaan Romawi Dalam hal ini prajurit-prajurit mereka Dengan unsur keuskupan Para orang Nasrani Waktu itu Kemudian mereka sepakat untuk mengirim surat Ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu Kirim surat itu Isinya Mereka siap menyerah Dan menyerahkan Kota suci Yerusalem. Hanya dengan satu syarat. Yang menerima kunci gerbang. Sebagai tanda penyerahan. Haruslah Umar bin Khattab sendiri. Tidak diwakilkan orang lain. Surat itu akhirnya akan dibawa. Melalui utusan. Sampai di kota Madinah. Utusan dari Yerusalem. Dari kalangan Nasrani ini kan diantar ya diiringi oleh pasukan muslim sampai di kota Madinah dibawa ke rumah dan kediaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kaget tercengang terkejut belum mana rumahnya raja kalian mereka sebutnya sebagai raja rumah raja kalian mana ini ini rumah raja rumahnya biasa enggak ada beda dengan rumah kanan kiri samping kanan samping depan belakangnya sama. Nah, kalau sekarang kan jangankan raja kan itu. Pak Erti aja sudah ketok juglo bagus ada perkututnya. Nah, Belum lagi nanti RW Pak lurah Pak dukuh. Oh uh, udah ketok begini mesti rumahnya pejabat ini. Orang nggak tahu pun ini rumahnya pejabat ini. Rumahnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu nggak ada bedanya. Orang kalau nggak tahu tentang kota Madinah pasti akan menganggap rumahnya Umar itu rumah penduduk biasa. Satu poin. Ini rumahnya Umar. Iya, rumahnya Umar, Amirul Mukminin. Yang dibayangkan kediaman seorang Umar bin Khattab itu seperti kediaman istananya Heraklius, raja Romawi atau raja Persia. Ternyata enggak. Ini. Ternyata Umar bin Khattab waktu itu tidak ada. Kalau tidak ada di rumah, jelas di masjid. Amirul Mukminin, Pak. Ini orang yang paling tertinggi kedudukannya. Nah, mempunyai sekian ratus ribu prajurit nah, Kekuasaannya sampai ke sana kemari Separa dunia lebih waktu itu Ke masjid Umar bin Khattab sedang istirahat sendiri Tidak ada pengawal, tidak ada ajudan Sendiri Subhanallah Dibawa Umar, ini Umar Ini Umar, Umar ini Umar, iya ini Umar. Aduh, nggak ada pengawal nggak ada. Aman, tentrem, sentosa, Kertora Harjo kemari, Baloh Cindawi. Ini Umar, iya ini Umar. Syaa allah, Masuk Islam orang itu. Putusan itu akhirnya masuk Islam. Ini kan apa? Untuk artinya jihad perang itu bukan urusan bunuh membunuh. Urusannya bukan membunuh membunuh aja. Tapi untuk mendakwahkan Islam Menyeberluaskan Islam sebagai Rahmatan lil alamin Itu jihad yang dilalui Dan dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya Semua perang yang terjadi di zaman Rasulullah semasa beliau hidup Itu semua adalah reaksi nah, Karena umat Islam diganggu Umat Islam disakiti Umat Islam dirugikan Umat Islam bertahan Itu kan jihad di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam Umar bin Khattab nah. kemudian setelah membaca surat itu beliau musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain Gimana berangkat enggak berangkat Berangkat. Kan, sampai kemudian ke sana ke Baitul Magdis nah. dengan apa namanya itu yang membuat utusan semakin tercengang lagi Umar bin Khattab persiapan kendaraan sendiri, persiapan bekal makanan minuman sendiri enggak ada ajudan, enggak ada pelayan Belum, eh ke? Kan itu, mobil dicuci, om. Kan itu, mobil panaskan, om, mobilnya. Panas mobilnya. Gak ada istilah buka pintu, monggo. Sambil bungkuk tunduk. Umar bin Khattab tidak seperti itu. Tawaluknya luar biasa. Kendaraan, tunggangannya dikeluarkan sendiri, dibersihkan sendiri. Ambil kirbah, kantong kulit yang diisi air kemudian kantong kurma diangkat sendiri, diletakkan di atas pelana kendaraannya sendiri. Utusannya tambah keliling-keliling wah. Gini raja-rajanya umat Islam itu. Kan itu masih Islam akhirnya. Utusan tadi masih Islam. Masyaallah. Berangkat sederhana Umar bin Khattab radhiyallahu taala Jadi tujuan berjihad itu untuk menunjukkan kepada kaum kafir bahwa kita ini adalah orang-orang yang berakhlak, beradab, lemah lembut, sopan santun, penuh kasih sayang. Seperti itu. Nah. Ringkas cerita ya, enggak usah banyak-banyak. Ringkas cerita. Rarara, kan itu. Para pimpinan pejabat tinggi kota Yerusalem itu dari atas benteng yang tinggi itu melihat-lihat. Nunggu terus kapan Umar datang, kapan Umar datang, kapan Umar datang. Kan Kapan Umar datang ini? Nah, ternyata dari kejauhan kelihatan. Ada dua orang terus diiringi banyak orang. Satu naik kendaraan yang satu jalan kaki pegang tali kekang kendaraannya. Unta atau apa saya lupa Kata pimpinan Nasrani tertinggi Pendeta yang paling pinter Bilang ke kanan kirinya Kalau memang benar Umar Itu yang narik tali kekang Umar Yang diatasnya itu malah pelayannya itu Apa iya? Eh lah raper coyok Dekat dekat deket Benar pak Ternyata Umar bin Khattab yang pegang tali kekangnya Itu bahasa kita Bahasa kita Pembantu nih pelayannya itu naik di atas ini, eh, enak banget kan gitu. Jadi sopirnya yang di kiri kan gitu ya. Rajanya yang nyupir. Nah, kalau bahasa kita seperti itu. Ini pendeta Nasrani kenapa? Karena ternyata di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa spesifikasinya Umar bin Khattab itu juga sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Mereka juga sudah bisa membaca orang yang pinter dari kalangan mereka bahwa yang mengusir orang-orang Yahudi Umar bin Khattab kan itu ya sudah jelas itu kalau betul Umar bin Khattab itu yang jalan sambil gini, sholawat kan itu akhirnya penyerahan kunci gerbang sebagai tanda mereka menyerah dilakukan nah, tidak berapa lama kemudian ada orang Nasrani Nasrani datang mengeluh kepada Umar bin Khattab, woi Umar Amirul Mu'minin itu kebun anggurku habis itu. Kenapa? Dimakan sama prajurit-prajuritmu itu? Oh iya dicek sama Umar bin Khattab. Dalam perjalanan itu ternyata Umar bin Khattab bertemu dengan sahabat Abu Hurairah yang juga membawa Sekeranjang anggur. Kata Umar bin Khattab, wah Anta ilhan ya Abu Hurairah, lo gue juga toh. Dan kamu juga ngapilah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, wahai Umar bin Khattab, kami kelaparan, kehabisan bekal. Bayangkan berbulan-bulan ngepung dalam posisi musim dingin puncak dingin, habis bekal. Kami berpikir harta yang lebih pantas diambil ya harta milik musuh kami. Akhirnya Umar tidak bisa menyalahkan prajuritnya juga kan itu. Apa yang dilakukan Umar? Umar perintahkan agar kerugian yang dialami yang di apa nama yang dialami si Nasrani karena anggur-anggurnya diambil prajurit Islam dihitung dibayar lunas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ternyata orang Nasrani itu kemudian apa melihat akhlak seperti itu masuk Islam. Masih Islam. Jadi bukan urusan perang, bom, bunuh, tembak. Nah, bukan dengan bangga dengan tenang ambil tembak. Dar, dar, dar. Wah, kayak film itu. Dar. Ini bukan urusan itu. Pak Islam tidak seperti itu. Maka sangat-sangat salah dan itu salah jalan. Kalau menganggap apa bom dan penembakan di Sarinah itu sebagai bagian jihad, visabilillah. Itu salah Pelakunya salah Yang mendukung salah nah, Yang pro dan simpati salah Yang mendoakan Biar mereka syahid juga salah Kenapa? Jalannya sudah keliru Tidak seperti itu Islam mengajarkan jihad visabilillah Akhirnya Jihad yang maknanya indah Jihad yang maknanya mulia Akhirnya kan ternoda Dikotori oleh Tangan-tangan mereka ini mereka ingin membela Islam, tetapi secara tidak langsung telah menghancurkan nama baik umat Islam. Wallahu laulahu akhla bilah. Yang rugi siapa? Umat Islam sendiri. Termasuk sebagian dari Panjenengan dikira teroris, kan itu? Dikiranya sama, kan itu? Kalau sudah lihat pakai jubah, pakai jenggot seperti saya begini, wah itu sama teroris itu. Padahal para pelaku teror, enggak ada yang pakai jubah, pak? Tidak ada yang pakai jubah dari zamannya Imam Samudro Sampai yang kemarin di bom Tamrin itu Tidak ada pelakunya pakai jubah Pakai surban terus pakai jenggot begini Menyamar Pakai celana jeans, jenggotnya dicukur Pakai topi gini, pakai rompi kacamata hitam Menyamar Yang dalam pelarian kabur dan lari Katanya takutnya hanya pada Allah Ternyata takut juga sama polisi Kan itu, Itu juga menyamar Kan itu bohong kontak ganti kartu identitas dan yang lainnya kan itu. Adapun kita alhamdulillah oh wow wajah-wajah teroris kayak gini nih kan itu wajahnya teduh ini anwas allah nih teduh kemudian nampak ceria bahagia nggak terlihat takut ketakutan enggak alhamdulillah bersabar kalau misalkan ada di antara kita menjadi korban suwon korban media Istri-istri kita juga seperti itu korban media orang punya salah sangka pakai cadar teroris pakai jubah teroris Astaghfirullahaladzim itu akibat ekses buruk dari apa perbuatan mereka yang dikatakan jihad padahal bukan jihad fi sabilillah mereka meyakininya sebagai jihad kenapa nabi sudah mengatakan ala kulli sabilin syaiton yad'u ilai tiap-tiap pintu menuju jalan sesat tadi ada syaitan yang tugasnya ngajak nyerut kemudian dibuat-buat indah kan gitu sebelum mereka melakukan aksi itu sebelumnya itu dibacakan apa ayat dan hadis nabi saw tentang keindahan surga dibacakan dan diterangkan tentang bidadari surga itu seperti apa dibuat rindu pengen kan punya istri bidadari begini begini begini ini kan itu pengen kan akhirnya mereka melakukan aksi itu dengan bangga, di video untuk kemudian didokumentasi sebagai alat untuk laporan kepimpinan-pimpinan mereka bahwa kami di Indonesia sudah mampu berbuat tolong kirim bantuannya terutama dana nah, itu kan caranya mereka nah, maka sekali lagi kita sebagai umat Islam sangat tidak setuju mengutuk nah Para pelaku teror dan yang mendukung mereka, terkhusus yang paling dekat dengan kita adalah peristiwa bom tamrin di Jakarta. Tanggal berapa pak? Kejadiannya? Masih kan gak? Lali. Tanggal berapa itu mas? 13. Hah? 14. 14 hari Kamis itu kan ya? Hari Kamis itu bukan jihad, Bismillah. Bukan jihad, Bismillah. Mereka salah dan orang-orang yang mengira kita sama dengan mereka juga salah. Maafkan saja. Yang dimaafkan yang salah. Paham? Kalau mereka ya, buat apa minta maaf sama mereka para pelaku teror itu? itu? Maka kita mendukung penuh semua upaya dan program pemerintah untuk apa? Memendung, mengatasi ya tindakan-tindakan preventif dari apa namanya aksi-aksi terorisme tetapi tolong nah, berhati-hati, cermat, bijak, jangan kemudian bapak tuh namanya menjadi pisau bermata dua nah, karena yang menggunakan pakaian islami belum tentu teroris nah, karena yang menggunakan pakaian biasa belum tentu juga baik Intinya kembali kepada praktek Keseharian kita Sesuaikah dengan Al-Quran Berdasarkah dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW Didukungkah Dengan pemahaman salafus salih Generasi terbaik umat ini Nah Maka kita tidak boleh salah jalan Tidak boleh keliru nah, Keliru di dalam memahami jihad Dan keliru Di dalam Mengidentifikasi Para, telor, para, para pelaku teror dan pendukungnya jangan sampai salah sana, salah sini. Maasur al Muslimin wal Muslimat rahimukumullah tentang salah jalan tadi hanyalah satu contoh dari sekian banyak kesalahan-kesalahan jalan. Nah. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri membuat garis kanan dan kiri itu banyak Bergaris-garis kanan, kiri kanan kiri. Adapun yang lurus hanya satu, jalan yang benar itu hanya satu. Yang berhak menentukan benar itu hanyalah Allah Azza wa Wajalla. Allah menyatakan dalam Al Quran, al Rabbik Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi untuk menentukan benar salah bukan kita, tapi timbang dengan Al Quran, timbang dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, timbang dengan seperti apakah kita memahami Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan umat Islam Selalu mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik secara fisik Maupun secara keyakinan Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal Memberikan taufik kepada umat Islam Agar bersemangat mencari jalan terang Jalan kebenaran Sehingga tidak salah jalan Wallahu alam bisawab Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan barokahnya untuk kita semua Oh, Pertanyaan Tolong nasihati Seorang suami Orangnya kasar Suka pukul istri Suka pukul istri dan anak Serta pelit nafkahnya Masya Allah Hampir semua keburukan ada pada dia Di satu sisi ya Beruntunglah Karena istrinya masih sabar Mudah-mudahan anaknya pun seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik lebih-lebih kepada keluarga, terutama istri, anak dan orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian Artinya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling terbaik cara berinteraksinya dengan keluarga. Dan saya adalah yang terbaik dari kalian. Nah, Saya adalah orang yang terbaik dari kalian. Nabi Muhammad SAW menurut sahabat Anas bin Malik. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu RA. Yang 10 tahun menemani serta melayani Rasulullah SAW. Tidak pernah menggunakan tangan. Walaupun itu diperbolehkan. Sebagai sebuah hukuman. Tapi Nabi sendiri tidak melakukannya. Nah, Nabi tidak pernah mengatakan. Kenapa tidak kamu lakukan. Untuk yang saya tidak lakukan. Nabi tidak pernah mengatakan. Kenapa kamu lakukan itu. Untuk sesuatu yang saya lakukan. Itu. Persaksian dari sahabat Anas bin Malik. radhiyallahu taala, Selama 10 tahun. Menemani, melayani. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa Itu sudah membuat orang yang ada di sekitarnya merasa Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa Bisa terlihat dari wajahnya Memerah nah. Itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kita dilarang untuk memukul Secara kasar Nah, Dikit-dikit main pukul Jangankan memukul Mengancam untuk memukul saja sudah tidak boleh Main ancam Nah, Kalaupun istri melakukan kesalahan Anak juga melakukan kesalahan Ya tugas kita sebagai kepala keluarga untuk membina Untuk meluruskan Untuk membimbing Bukan malah dipukul dengan kasar nah. Kita yang bertugas untuk membimbing kita bertugas untuk mengarahkan Anda, wahai istri, Anda sebagai anak, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati sang kepala keluarga dalam pertanyaan ini dilembutkan oleh Allah Azza Wajal. Karena hati kita ada di antara dua jemari Allah Azza Wajal, yukalibuhakayfayasya. Allah boleh balikan sesuai kehendaknya. Tidak ada yang tidak mungkin si a kasar enggak mungkin deh orang itu lembut bisa saja dia lembut si a lembutlah enggak mungkin kasar bisa dia kasar karena hati mudah sekali berbolak-baliknya maka berdoalah kepada zat yang membolak-balikkan hati waqallibul kulub allahua azza wajalla adalah muqallibul kulub zat yang membolak-balikkan hati minta kepada allah agar hati sang suami dilembutkan agar hati sang ayah dilembutkan nah Kemudian anda sendiri ya, tentunya banyak-banyak beristighfar, nah, introspeksi diri, nah, bisa saja perlakuan kasar dari suami disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh istri ataupun anak. Semua masing-masing introspeksi. Nah, itu adalah jalan yang terbaik dan paling adil, insya Taala. Wallahu aalam bissawab. Barangkali itu saja, Pak Jun. Yang satu. Insyaallah. Ngih, okay. wallahu alam mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.